وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannas uttaqu rabbakumul lazi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaq minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a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 Wahai yang taat Allah dan Rasul-Nya, sudah berjaya dengan kejayaan yang luar biasa. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita pada pagi hari ini kita bisa duduk bermajlis, duduk di dalam masjid untuk taqaruban ilallah mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amalan talabul ilm. Amalan yang sangat agung, amalan yang memiliki banyak keutamaan, banyak faedah, sehingga sungguh merugi apabila amalan yang agung ini tidak bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan pagi hari ini, pembahasan kita terkait dengan kondisi keadaan manusia yang di dalam kehidupannya bisa saja seseorang mengalami ketidakstabilan. Katakanlah mengalami kegalauan Galau artinya gelisah Sikap yang tumbuh pada dirinya Ketiadaan sikap tenang Tidak ada rasa tenang pada dirinya Atau yang disebutkan di dalam agama Tidak ada sikap mutmainah sesuatu yang didambakan atau dicari oleh orang-orang atau -orang, sebagian orang yang mengalami kondisi-kondisi tertentu. Keadaan ketidaktenangan bisa karena memang ia mengalami masa-masa yang labil. Di antaranya masa-masa remaja usia 13, 14, 15, 16, 17 atau menjelang masuk kepada usia dewasa. Itu adalah masa-masa yang penuh ketidakstabilan. Masa-masa yang penuh goncangan. Kenapa demikian? Karena secara fisik mungkin saja ia nampak, tampak dewasa. Tubuhnya besar, tetapi secara kejiwaan dia belum memiliki kestabilan. Masih labil. Kenapa masih labil? Karena ia masih membawa masa kanak-kanak. Ia masih membawa masa kanak-kanak. Cara berpikirnya masih berbau ke kanak-kanakan. Sehingga usia-usia remaja lebih cenderung untuk segala sesuatunya dibawa ke dalam perasaannya. Bahasa sekarang baperan. Nah kondisi yang demikian ini adalah tabiat Artinya kondisi yang akan dilalui oleh setiap manusia yang hidup Karena itulah fitrahnya pertumbuhan manusia seperti itu Namun ada kondisi-kondisi tertentu Yang apabila anak-anak remaja ini dibekali dengan pengetahuan agama, dengan menanamkan akidah, iktiqat yang benar, yang sahih, maka kondisi-kondisi yang demikian tidak terlalu curam bagi dia. Artinya tidak terlalu parah. Kalaupun mungkin mengalami goncangan, kalaupun mungkin sedikit labil, tapi tidak teramat parah. Nas'alullah aslama wal afiah. Kita tentu memohon keselamatan, memohon afiah dari Allah Subhanahu wa taala atas kondisi-kondisi yang demikian. Namun kalau kita menilik ayat, ada satu sebab lain yang menjadikan seseorang Mengalami kesempitan hidup Mengalami ketidaktenangan pada dirinya Galau, gelisah Apa itu? Mari kita tengok Surah Toha ayat ke-14 Surah Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa man a'rada 'an dzikri ya fa inna lahu ma'isatan dangka ya barang siapa yang berpaling dari mengingatku fa inna lahu maka bagi orang yang berpaling tersebut Mai syatan dongka, dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan kalimat fa inna lahu mai syatan dongka, maka sungguhnya ia akan mengalami vidunya. Ya, Ketika di dunia Fala tumak ninatu lahu Maka ia tidak akan mendapatkan ketenangan Maka ia tidak akan mendapatkan ketenangan ya. Walansirahu lisadrih Bal sadruhu d'ayyik ya. Harajali dolalihi Bahkan ia akan mengalami dada yang sempit. Dada yang sempit. Kenapa demikian? Karena kesesatan yang ia tempuh. Kesesatan jalan yang ia tempuh. Itu yang menyebabkan seseorang... Mengalami kehidupan yang tidak tenang Mengalami kegelisahan Mengalami satu bentuk kegalauan Maka kita akan temukan Orang-orang yang dalam keadaan Melakukan pencarian spiritual Kita akan temukan satu bentuk gejala yang sama Yaitu adanya kekeringan spiritual Kekeringan spiritual Dan itu yang sekarang banyak dialami Oleh orang-orang di dunia barat Kenapa demikian? Ternyata apa yang mereka raih sekarang Dalam bentuk keduniaan Mereka bisa mendapatkan teknologi yang canggih. Mereka bisa mendapatkan makanan, minuman, dan segala macam kebutuhan hidup. Tetapi ketika mereka hanya memperhatikan faktor fisik, sementara psikis mereka tidak diperhatikan, maka tingkat kejenuhan hidup mulai ada pada diri mereka. Maka banyak dari mereka yang kemudian mencari untuk mengurangi ataupun menghilangkan kehausan spiritual mereka. Ada yang kemudian mereka belajar masuk yoga, ada yang kemudian mereka belajar masuk Buddha, dan walhamdulillah yang banyak terjadi sekarang, adalah ketika mereka mempelajari Islam. Mereka melihat di sebagian negara Muslim, orang-orang Islam yang begitu menghadapi pergulatan hidup yang sedemikian hebat, tetapi mereka masih tetap survival, masih tetap bisa bertahan. Yang mereka ceritakan adalah melihat Penderitaan orang-orang Palestina kok bisa dihabisi sehabis-habisnya oleh Zionis Yahudi, tetapi mereka bisa bertahan. Itu yang kemudian menginspirasi mereka untuk mempelajari Islam. Nah, di dalam ayat ini ya, itu tadi sebagai ilustrasi saja bagaimana. Kondisi kejiwaan mereka, kondisi hati mereka ya, yang mereka mengalami kehampaan di dalam kehidupan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki fondasi sama sekali. Ya, mereka tidak pernah belajar agama, mereka tidak pernah belajar tentang akidah dan lain sebagainya. Kehidupan mereka hanya berkutat dalam masalah materi dan materi. Kehidupan mereka hanya diukur dari keduniaan. Nah sekarang ternyata banyak dari mereka yang sadar bahwa bahwasannya struktur mereka tidak semata fisik. Ada faktor-faktor yang itu tidak bisa dipuaskan dengan sesuatu yang sifatnya fisik saja. Ya. Maka banyak diantara mereka yang kemudian Ya, membeli mushaf Al-Quran, melihat, membaca, dan mereka terkagum-kagum dengan Al-Quran. Banyak yang kemudian masuk Islam. Bahkan ada seorang penulis, orang barat juga yang menulis. Mereka mengistilahkan khususnya di kota London, mereka mengatakan London Stan. Mereka menyebutnya apa? London Stan. Untuk menunjukkan apa Afghanistan itu, untuk menunjukkan bahwasannya di kota London terjadi Islamisasi, Londonstan seperti Pakistan, Kazakhstan, yang semua negeri-negeri Islam itu ada pakai tan. Nah, jadi mereka mengistilahkan sekarang Londonstan. Kenapa? Banyak gereja yang sepi pengunjung, kemudian akhirnya dijual, dibeli oleh kaum Muslimin, kemudian dijadikan. Masjid. Nah ini adalah fenomena yang terjadi di luar kita Maka apa sebab dari itu semua Maka kalau kita melihat kepada ayat tadi Surah Toha ayat ke-14 Kita akan dapati bahwasannya sebab mereka mengalami kegoncangan Kehampaan hidup itu disebabkan karena mereka berpaling dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bercerita seperti itu bukan untuk kemudian uh, meniru mereka, tetapi yang kita dapatkan pelajaran dari mereka adalah bagaimana ketika seseorang tidak Ya, hidupnya tidak berpegang kepada apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Maka kehidupannya seperti itu Dan itulah yang dinyatakan di dalam ayat ke-14 dari surat Toha ini وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ Barang siapa yang berpaling dari mengingatku Artinya dia tidak mau ذكر Dia tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah Dia tidak mau kembali kepada tuntunan agama Maka fa Maka kehidupannya Kehidupannya akan Dayak Sempit Susah Itu yang akan dialami Oleh Manusia Dan itu adalah Kalau kita mau melihat bukti-bukti Fenomena-fenomena yang terjadi Khususnya di dunia barat Yang seperti itu yang sekarang terjadi Nah kita jangan sampai terjatuh kepada apa yang mereka sekarang ini terjatuh. Ya. Dengan cara apa? Ya kita kembali kepada agama kita. Kita kembali mempelajari agama kita. Kita kembali untuk bisa beramal di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tuntunan agama kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ya. dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma. Hadis ini direwayatkan atau terdapat dalam Sunan Abi Dawud dan disahihkan oleh Asyikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa sallam bersabda Iza tabaya'atum bil'inah wa akhadtum aznab al-baqar wa raditum bil-zara'i wa taraktumul jihad salatallahu alaikum dhullan la yanzihuhu hatta tarji'u ila dinikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan menyatakan ya, beliau bersabda idza tabayya'tum bil inah apabila kalian terjerat atau melakukan jual beli al inah yaitu yang sifatnya mengandung riba wa akhadtu adnabal baqar dan kalian mengambil ekor-ekor sapi artinya kalian sibuk dengan peternakan kalian. Wa raditu bizra'i dan kalian senang dengan pertanian-pertanian. Intinya masalah keduniaan kalian geluti sehabis-habisnya. Masalah keduniaan kalian selami sedalam-dalamnya. Ya, wataraktu al-jihad dan kalian meninggalkan jihad. jihad tidak semata dengan mengangkat senjata. Jihad mengangkat pena, jihad dalam bentuk tolabul ilmi, menuntut ilmu. Jihad dalam bentuk membantah ahlul bid'ah dengan ilmu. Itu adalah jihad. Dan kalian tinggalkan itu semua. Tidak ada yang tolabul ilmi, tidak ada yang membantah para ahlul bid'ah dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan dalil, dengan burhan dari yang dari diambil dari Al-Quran Was Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh tidak ada yang itu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi wa ala ala Wasallam, "Sallat Alaikum Zullan. Allah akan menimpakan kepada kalian Zullan kehinaan. Ya. Maka umat Islam akan mengalami kehinaan. Ya. La ينزعه Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hatta tarji'u ila dinikum Sampai kalian mau kembali ya, Kembali kepada agama kalian Kembali kepada agama kalian apa? Ya mempelajarinya ya. Dengan kembali kepada ajaran agama Dengan mempelajarinya Setelah dipelajari Diamalkan Setelah diamalkan Didakwahkan itu tuntunan agama kita dan itu yang diajarkan oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah ya. para pendahulu kita yang soleh salafus soleh nah jadi kembali kepada agama artinya kita kembali untuk mempelajari agama itu ya. setelah dipelajari diamalkan setelah diamalkan kita berusaha untuk mendakwakannya dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa sikap sabar di dalam mendakwahkan atau di dalam mempelajarinya, di dalam mengamalkannya semuanya harus disertai dengan kesabaran. Nah itulah yang akan mengangkat ya, ya, derajat kaum muslimin di hadapan, ya, di hadapan. Musuh-musuh agama Allah subhanahu wa ta'ala Di hadapan umat-umat yang lain Sehingga Barang siapa yang berpaling Dari mengingatku Dari zikrullah Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada hakikatnya Orang tersebut Telah menjatuhkan dirinya Kepada kehidupan yang doyik Kenapa demikian? Karena ia berjalan di atas kesesatan. Maka kegalauan itu akan tumbuh ketika manusia hidup di dalam kesesatan. Orang yang sesat hidup dalam kegelapan dia akan meraba-raba. Dia tidak akan menemukan kepastian. Ya, tidak akan menemukan kepastian. Ya. Coba saja kita lihat bagaimana kehidupan manusia yang tidak mengikuti bimbingan agama. Hidupnya jauh lebih buruk daripada hewan binatang ternak sekalipun. Kalau hewan binatang ternak masih bisa dimanfaatkan dagingnya. Tapi kalau manusia sudah berperilaku seperti hewan bahkan lebih buruk daripada itu apa yang bisa dimanfaatkan? Justru ia akan menjadi penyakit di tengah masyarakat. Justru ia akan menjadi pengganggu dari kehidupan masyarakat lainnya. Itulah akibat dari manusia yang tidak mau berpegang kepada apa yang telah diberikan atau disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka, waman Barang siapa yang berpaling, Ya, maknanya berpaling khalifu amri. Ia menyelisihi dari apa yang aku perintahkan. Ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada para rasulnya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ia tidak mengikutinya. Maka orang-orang yang seperti ini ia akan menghadapi kehidupan-kehidupan kehidupan yang disebutkan oleh Ibnu Kathir rahimahullah fala tu ma'ninah lahu ia tidak akan menemukan ketenangan di dalam hidup tidak akan bisa merasakan ketenangan pada batinnya maka agar kita bisa hidup tenang bebas dari rasa galau kembalilah kepada agama pelajari agama itu dengan sebaik baiknya kemudian amalkan kalau kita sudah mendapatkan satu buah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berusahalah untuk bisa mengamalkannya. Kalau kita sudah bisa memahami satu ayat, kalau kita sudah bisa mempelajari satu ayat, kemudian kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya, maka upayakan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari itulah yang akan menjadikan ilmu itu diberkahi. Meskipun mungkin kita sedikit ilmunya, tetapi dalam pengamalan kehidupan sehari-hari, senantiasa kita upayakan. Itu yang akan mendatangkan keberkahan di dalam berilmu. Keberkahan di dalam talabul ilmi. Nah, kenapa orang belajar agama tetap juga menghadapi masa galau? Ya karena itu tadi, dia mempelajari agama bukan untuk kemudian diupayakan bisa ia amalkan. Ia mempelajari agama hanya sebatas kognitifnya, hanya sebatas hafalannya, hanya sebatas ya dalam bentuk ya, otaknya saja, tidak sampai ke hati. Nah, itulah yang digambarkan, bahwasanya orang yang seperti itu diibaratkan adalah orang ya kalau yang kasus kasus yang ada adalah kaum khawarij. Kenapa? Mereka membaca Al-Qur'an tetapi bacaannya ya tidak sampai ke hati. Bacaannya seperti kalau diibaratkan anak panah yang kemudian menembus sasarannya, lepas. Ya. Tidak nyangkut apa yang dia baca. Nah itu orang-orang khawarij, ibadahnya luar biasa, ya, sampai jidatnya hitam, ya, sampai badannya kurus, karena apa? Sering jaga malam, pucat wajahnya, badannya kurus, sering puasa, ya, dan betapa takutnya dengan dosa, tetapi itu semua tidak menjadikan mereka menjadi orang yang Dikatakan sebagai orang yang di atas kebenaran. Kenapa? Salah memahami agama. Maka kembali kepada agama adalah salah satu jalan untuk bisa menjadikan batin kita, hati kita, mendapatkan ketenangan hidup. Satu contoh saja. Satu contoh saja. Ketika seseorang, dia Memiliki sikap tawakal Yang benar-benar tawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan pernah Menghadapi kegelisahan Di dalam hidup Kenapa demikian Ketika ia sudah berikhtiar Ketika ia sudah berdoa Maka Ia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan mencukupkan pada dirinya. Wama yatawakkal ala Allah. Fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Pasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa hasbuh. Maka Allah yang akan mencukupi kehidupannya. Allah akan mencukupi batinnya. Allah akan mendatangkan berbagai macam keutamaan-keutamaan lainnya. Yang ia tidak akan duga-duga. Itulah bentuk bagaimana ketika seseorang menjalani agamanya dengan menjalani ketawakalan, ya kan ajaran-ajaran agama itu banyak Di antara ajarannya bertawakal. Nah, ia berusaha untuk bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wataala. Setelah ia berikhtiar, setelah ia berdoa, kemudian selebihnya ia pasrahkan, ia serahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kondisi yang demikian inilah yang akan menjadikan dia Hidupnya mengalami ketenangan. Maka dengan sikap tawakal yang benar-benar tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kegalauan pada dirinya. Dia akan mengalami tumak nina, Ketenangan di dalam hidup ini. Ya. Bahkan dia akan melihat kepada orang lain yang berada di bawah dirinya. Ya oh ternyata saya hidup seperti ini, masih ada orang yang lebih susah lagi. Itu yang menjadikan kemudian ia tetap memiliki gairah hidup, memiliki semangat untuk hidup. Itulah kondisi-kondisi ya, keadaan hati, keadaan batin manusia, keadaan kejiwaan manusia, ketika ia berusaha untuk berjalan di atas Agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kita mempelajari agama Untuk Untuk bisa kita amalkan Bukan sekedar hafal Tetapi lebih daripada itu Kita berusaha untuk bisa Mengamalkannya Ya untuk sementara mungkin dihafal dulu boleh Tetapi Hafalan-hafalan itu harus segera difahami, dipelajari, kemudian setelah itu bisa untuk diamalkan. Penting sekali kita terus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada batas usia. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya sampai kapan, Ya, menulis hadis artinya mempelajari agama Maka jawabannya Ilal mamat Sampai mati Sampai mati kita belajar agama Maka penting sekali Mempelajari agama itu Dalam rangka Untuk takaruban ilallah Mendekatkan diri kepada Allah SWT Dalam rangka untuk bisa meraih Ridha Dari Allah SWT dan hikmah daripada kita mempelajari agama Akan tumbuh rasa tenang pada diri kita Akan tumbuh sesuatu yang terasa berbeda Ketika sebelumnya mungkin kita belum belajar agama Maka untuk mengakhiri masa kegalauan Perbanyaklah kembali kepada agama Perbanyak untuk bisa berjalan di atas di atas nilai-nilai agama Di atas ajaran-ajaran agama Dan Disebutkan pada ayat sebelumnya Famanit taba'ah hudaya Fala wala yaspa Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku Maka ia tidak akan tersesat Dan ia tidak akan celaka itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti aturan-aturan ketetapan-ketetapan yang Allah subhanahu wa ya, ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih, maka ia tidak akan tersesat. Ya. Dan ketika seseorang tidak tersesat, ya, karena ketersesatan itu adalah menjadi sebab seseorang tidak tenang hidupnya maka ketika seseorang tidak tersesat, ia akan mendapatkan ketenangan. Dan ia tidak akan mendapatkan kehidupan yang penuh malapetaka. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah SWT untuk bisa terus mempelajari agama ini, untuk terus bisa duduk di majlis-majlis ilmu dan mudah-mudahan dengan sebab kita Duduk di majelis ilmu, Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada kita. Itu salah satu sebab kita duduk bermajlis, itu menjadi salah satu sebab tumbuhnya salah satu sebab Allah turunkan ketenangan kepada diri kita. Kalau kita hidup tenang, maka insya Allah. Ya, hidup tenang, insya Allah. Berbagai penyakit Ya, sekian persen penyakit tidak akan menyentuh kita. Kenapa? Karena ada penyakit yang penyakit itu disebabkan karena kegelisahan yang ada pada diri seseorang. Seseorang menderita mah sebabnya apa? Pikirannya tidak tenang. Ya, itulah yang disebut dengan psikosomatis, psiko kejiwaan, soma badan. Jadi Faktor kejiwaan menyebabkan sakit pada soma, sakit pada badan. Ya. Awalnya, awalnya orang kenamah karena pikiran, pikirannya ya, tidak tenang, akhirnya makannya tidak teratur, ya. makan tidak teratur, asam lambung naik, asam lambung naik melukai lambung, jadilah emah. Ya. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nas assalamah wal kita memohon kepada Allah keselamatan dan afiah, kesehatan, kesejahteraan untuk kita semua Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bisa memberikan motivasi kepada kita, dorongan kepada kita Untuk bisa berbuat lebih baik pada hari-hari yang akan datang Yakinlah apa yang kita pelajari, apa yang kita kejar ilmu agama ini akan mendatangkan keberkahan pada hidup kita Yakinlah Dan tentu saja kita menuntut ilmu ikhlas Lillahi ta'ala Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya materi Kita semata-mata beramal Dilandasi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita wallahu alam bis subhanakallah wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu ala nabiyyina muhammad wasallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin Oh ya, ini ada ralat surat Toha yang dimaksud tadi bukan ayat 14, tapi ayat 124, betul, 124, surat Toha ayat 124, mungkin dibaca juga 123-nya, Jazakumullah khairan atas ralatnya.